Alhamdulillah Ikhwati billah Rahimani Warahimakumullah InsyaAllah kita melanjutkan Apa yang kita bahas Mengambil faidah dari kitab Situ Durar Min Usuli Ahlil Athar Kita sedang Dalam pembicaraan tentang Al-Asrul Awal Prinsip yang pertama Dari enam prinsip Yang akan beliau ajarkan kepada kita Yaitu Ikhlasuddin Lillahi Subhanahu wa ta'ala Mengikhlaskan Atau memurnikan Agama Semata-mata Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kita kemarin sedang membaca kalimat yang beliau ungkapkan di sini, sudah berapa yang nyimak kitabnya hmm. ada yang sudah download atau ngopi mana yang sudah angkatan yang terjemahan ada yang sudah beli terjemahan juga belum untuk mengustahakan download kalau bisa download situt turur insyaallah langsung antum dapatkan PDF-nya sehingga antum bisa nyimak terjemahnya juga ada antum bisa beli terjemahnya mari kita sedang dalam kalimat yang beliau ungkapkan di sini ikhlasuddin lillahi Hwa asrul din, wa kutbuhu al-ladidadur alaihi rahahum, wa wa taheedu al-ladhi arsalallahu bi alrusul, wa ansalabihi alqutuba, wa ilaihi da' alambiyau alim salat wal Amaru wabih raqabu mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala memurnikan penghambaan memurnikan pelaksanaan agama ini semata-mata untuk Allah taala ini adalah aslul din pokoknya agama pondasinya agama dan poros yang semua ajaran agama berporos pada ikhlasuddin lillah berporos pada mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah taala sehingga agama tanpa pemurnian penghambaan layang fa dan memurnikan agama Semata-mata untuk Allah itu Itulah yang dikatakan dengan At-Tauhid yaitu menyatukan Menjadikan totalitas penghambaan kita Semata-mata hanya untuk Allah SWT Yang untuk Tauhid inilah Allah SWT mengutus para utusan Allah menurunkan kitab-kitab dan semua para nabi alaihi salat wasalam mengajak manusia kepada tauhid dan semua para nabi berjihad dalam rangka menegakkan tauhid dan semua para nabi memerintahkan kaumnya dan memberikan semangat mentarhib kepada kaumnya agar mereka mewujudkan at-tauhid lalu beliau membawakan beberapa ayat qala taala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi khalis fa'budillaha sembahlah Allah subhanahu wa ta taala Beribadalah kepada Allah taala mukhlishan lahuddin yang menyembah Allah itu Dengan memurnikan agama semata-mata Untuk Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ya Tidak hanya memerintahkan kita beribadah Seandainya kita hanya diperintahkan beribadah Cukup Bagi seseorang dia kalau sudah salat, kalau sudah puasa, kalau dia sudah zakat, kalau dia sudah haji, cukup Tapi kalau perintahnya itu adalah memurnikan agama untuk Allah Maka tidak cukup dengan sekedar anda sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji tapi harus kemudian sampai pada tingkatan Anda totalitas Melakukan penolakan terhadap segala bentuk persembahan kepada selain Allah Ta'ala Sehingga persembahan itu hanya dimurnikan untuk Allah Taala, Totalitas hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala memberikan maklumat Al-lillai dinnolakalis, ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. Artinya Allah tidak menerima agama kecuali agama yang dimurnikan untuk Allah Taala. Adapun yang dicampur-campur dengan penghambaan kepada selain Allah maka Allah tidak menerimanya. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan. Wa ma umiru illa liyabudallaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa dan tidalah mereka itu diperintahkan kecuali semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah taala hidup kita ini totalitas supaya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam waktu yang kita miliki sehingga Allah katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil alamin salatku ibadah korbanku kemudian hidupku matiku 24 jam dengan semua aktivitas yang kita lakukan ikhwan adalah lillahi rabbil alamin itu makna kita beribadah kepada Allah SWT Sehingga apabila bicara masalah hukum Ada hukum wajib Ada hukum sunnah Ada hukum haram Ada hukum makruh Ada hukum mubah Yang wajib yang sunnah dilakukan Yang haram yang makruh ditinggalkan Yang mubah dijadikan Ini berpahala dengan menyertakan niat yang benar. Dengan demikian, 24 jam waktu yang kita miliki akan bisa kita jadikan sebagai waktu untuk mendapatkan pahala dari Allah karena kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Swt. Sehingga makna ibadah di mana kita menjadikan semua kehidupan kita ini agar kita jadikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah taala. Kemudian ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang ditauhidkan, ibadah yang dimurnikan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan menukuri perkataan al-imam Ibnu Qayyim fahad at-tauhid quwa bi masabatil asas bunyan dan tauhid ini ikhwan dia posisinya adalah asas pondasi dari sebuah bangunan tauhid ini posisinya adalah pondasi dari sebuah bangunan. Seandainya Islam itu adalah bangunan yang sempurna dari atas sampai bawah, maka posisi tauhid memurnikan penghambaan semata-mata untuk Allah itu posisinya ada pada pondasi. Jika pondasinya rusak, semua bangunan di atasnya tidak akan berguna akan hancur dan pondasi ini akan menentukan kualitas bangunan bagaimana yang dia kendaki bagaimana dia akan mengendaki sebuah bangunan dia mau bangun tingkat 1 tingkat 2, tingkat 10, tingkat 20, tingkat 30 itu sangat ditentukan dengan pondasi yang harus dia siapkan oleh karena itulah Berkata al-Imam Ibnul al Qayyim al-Jauziyah al rahimallahu taala beliau mengatakan man arada ulwa bunyatihi ulwa bunyanihi fa alayhi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bih barang siapa yang dia menghendaki tingginya bangunan Antum mau niat membangun tingkat berapa? 2, 3, 10, 30 Barang siapa yang dia mengendaki tingginan bangunan Maka wajib bagi dia Untuk benar-benar mengokohkan pondasinya. Betul gak yang belajar di ilmu teknik, sipil Kalau ingin meninggikan bangunan Anda tinggal ingin tingkat bangunan Tingkat berapa? Maka yang harus anda siapkan pertama kali adalah mempersiapkan pondasinya, mengokohkan pondasinya, wa'ih kamihi dan memantapkan pondasinya itu, sehingga perhitungannya betul-betul pondasi -betul ini dibangun, dibuat bisa menyangga berapa tingkat di atasnya. Wasit datil i'tinak dan benar-benar memiliki perhatian yang sangat besar perhatian pertama sebelum Anda menegakkan pancang-pancang tiang sebelum Anda berpikir ornamen-ornamen yang menyempurnakan bangunan maka pemikiran pertama perhatian pertama harus tertuju kepada disiapkannya fondasi yang akan menyangga yang akan menjadi tumpuan semua bangunan yang ada di atasnya. Kenapa? Fa inna ulul bunyan ala qadri tawthiqil asas wa ihkamihi. Karena tingginya bangunan itu akan ditentukan dengan kadar kekuatan pondasi, kemantapan pondasi yang dia bangun. Falak malu wataro jatuh bunyanun amal-amal dengan segala tingkatannya itu itu semuanya bangunan wa asasuhu al iman dan asasnya itu adalah iman kalau anda ingin membangun bangunan megah hibat tinggi sehingga bisa membuat orang terkagum-kagum. Yang jelas yang pertama kali wajib disiapkan adalah pondasinya. Kalau Anda ingin membangun generasi yang hebat mengagumkan, maka yang wajib Anda persiapkan adalah menggarap hati mereka harus benar-benar dia berisi penuh dengan keimanan contoh yang paling gampang adalah generasi para sahabat Nabi R.A. kalau kita membaca bangunan amal para sahabat kita kayak membaca cerita fiktif kayak membaca cerita fiktif artinya kayaknya bener enggak ya bisa orang kaya seperti itu kita hanya bisa terkagum-kagum, terheran-heran melihat bangunan amalnya para sahabat yang luar biasa contoh umpamanya bagaimana para sahabat ketika awal-awal di Mekah sanggup menanggung segala derita siksaan yang dilakukan tuan-tuan kores, -tuan baik dalam bentuk cacimakian, umpatan, intimidasi, tekanan-tekanan yang berkaitan dengan yeni harta bahkan ancaman nyawa. Ini sesuatu yang mereka lakukan kepada para sahabat sehingga ada yang diserap ke padang pasir dicambuk kemudian ditindih dengan batu ada yang kulitnya dipanasi dengan besi panas sampai melepuh-melepuh ada yang sampai ditombak kemaluannya sehingga mati dengan sisaan muda seperti itu dan berbagai macam apa yang mereka lakukan Tapi Masya Allah Mereka adalah orang yang luar biasa Demikian pula berkaitan dengan pengorbanan mereka Dengan harta-harta mereka Bagaimana mereka sanggup meninggalkan rumah Sawah ladang Pekerjaan Keluarga semata-mata hanya untuk mewujudkan ridhonya Allah ke negeri Madinah yang belum jelas jaminan pekerjaan jaminan hari-harianya yang berkaitan dengan jaminan hidup gak mereka pikir kecuali yang penting dia sekarang mewujudkan keredhaan Allah dulu kemudian bagaimana mereka siapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Swt. Tak hanyalah ini semuanya adalah gambaran amal para sahabat. Ya seperti apa yang kita sering kita sampaikan umpamanya bagaimana infaknya para sahabat kalau itu berkaitan masalah harta, bagaimana Utsman bin Affan dia membeli semua rumah ta yang kira-kira 20 dinar 20 ribu dinar yang setara dengan kira-kira yaitu 40 miliar kemudian bagaimana Osman bin Affan di atas unta, barang dagangan yang ada di atas unta seribu unta. Semua barang dagangan di atasnya semuanya digratiskan untuk kaum Muslimin. Bagaimana Osman membiayai perang Tabuk sepertiga biaya perang bahkan ditanggung sendiri oleh Osman. Bagaimana para sahabat ketika membuat parit Honda untuk mengepung Madin mengeliling Madinah parit Honda itu. Dibuat dalamnya kira-kira sekitar lima meteran. Kalau hanya dua meter bisa mencolot dia, nanti kalau dia jatuh bisa mencolot kemudian naik lagi. Kalau lima meter kayak kecemplung, melumbang yang agak dalam. Kemungkinan naik kecil. Kemudian juga lebarnya sekitar empat meteran sehingga untuk meloncat itu ya ngitung-ngitung polanya 1 meter, 2 meter loncatnya masih bisa dan itu hampir mengelilingi ya ini Madinah dari arah musuh dari Mekah sehingga membutuhkan waktu berbulan, bulanan tiap hari kerja bakti, duduk parit dan jangan antum antumbayangkan lemahnya seperti terlemah Corok-corok-corok-corok gampang Tanah berbatu Bagaimana mereka tiap hari melakukan seperti itu ya, Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Hebatnya amal-amal mereka Belum antum bicara tentang bagaimana kiamulailnya para sahabat Bagaimana jihadnya para sahabat bagaimana kiraatul Qurannya para sahabat maka seandainya kita membaca kayak-kayaknya ini cerita fiktif tapi itu nyata kenapa bisa hebat demikian bangunan yang terbangun dari amal-amal yang mereka lakukan nihwan? amal mereka ibaratnya merupakan bangunan sehingga kelihatan megah hebat canggih Luar biasa Yang menentukan ada apa yang telah tertanam di dalam hati mereka Bagaimana Allah dan Nabi-Nya telah mendidik Untuk tertanam di hati mereka Celak, celak, celak, celak Tanaman akidah Oh, Masya Allah Ini yang akan menentukan ini amal seorang ibnu Hudhafah Salah seorang prajurit muslim Ditangkap oleh pasukan Romawi Ditawarkan kepada Berbagai macam tawaran Dengan mahar Supaya masuk ke agama Nasrani Tawaran pertama Harta yang banyak Ditolak Tawaran kedua Dinikahkan dengan putri sang raja Ditolak Tawaran ketiga Yaitu diserahkan kepadanya atau dianggap jadi pejabat penting di kerajaannya ditolak Bahkan seandainya dikumpulkan harta manusia Dan kerajaan diserahkan Dia tidak akan terima Sampai akhirnya dicebloskan dalam penjara Dibuat lapar Berhari-hari tidak dikasih makan dan minum Kemudian disiapkan daging babi dan arak Supaya dia mau makan tapi Masya Allah Ibnu Dhafah dia bertahan dan tidak mau untuk menyentuh dan memakan daging babi dan arak. Walaupun secara hukum dibolehkan karena doruri. Biar mereka tidak ketawa kata Ibnu Dhafah. Biar kalian tidak ketawa. Sampai akhirnya mereka seakan sudah kehilangan akal. Habis tawaran-tawaran mereka dikeluarkan tawaran-tawaran tawaran muslimin disiapkan periuk besar air mendidih satu persatu tawaran muslimin dicemplungkan ke periuk di depan mata ibnu dzafah sehingga terpisahkan antara tulang dan dagingnya melonyoh nglonyom tahu enggak nglonyom nglonyom sehingga dagingnya melonyoh Terpisah dari tulangnya Satu persatu pasukan dimasukkan ke periuk itu Sampai ibnu Dhafah melelehkan air mata Mereka sangka telah hatinya luluh Tapi apakah ibnu Dhafah kenapa anda menangis Sayang nyawa saya hanya satu Seandainya nyawa saya sebanyak rambut yang ada di kepalaku Satu persatu dimasukkan ke periuk ini akan dia tunggu dengan sabar Oh, masyaAllah, Tidak bisa kita bayangkan Bagaimana hibatnya, Yaitu Kekuatan hatinya Ibnu Udafah Apa yang menopang itu ya khuan Yang menopang bangunan yang Luar biasa seperti itu Adalah apa yang tertanam Di dalam hati mereka Khutifillah rahmanirah Oleh karena itulah Beliau telah tegaskan Barang siapa yang dia mengendaki tingginya bangunan Maka perhatikan asasnya Jangan ngimpi anda bisa membangun bangunan megah Tanpa anda memperhatikan asas daripada bangunan tersebut Lalu beliau mengatakan ya kawan Fal'arif Himmatuhu tashihul asas wa wa'ihkamuhu orang yang bijak orang yang bijak orang yang pandai dan tepat dalam berbuat bijak ya begitu arif bijaksana sana orangnya pandai tepat dalam berbuat orang yang arif maka perhatiannya itu pada pelurusan asas penguatan asas Memantapkan asas wal jahil, ada pun orang yang bodoh. Yarfau fil bina mengeiri asas. Dia terus mikirkan bangunannya tinggi-tinggi, tanpa memperhatikan pondasi yang dia siapkan. Ini adalah orang yang bodoh. Kalau itu dalam urusan dunia siapapun akan tahu bangun bangunan tanpa menyiapkan fondasi sesuai dengan apa yang akan dia rancang orang akan bilang bodoh, bodoh, bodoh mau bangun bangunan sekian tidak perhatian dengan fondasi itu kalau kelihatan mata, bisa dilihat begitu dalam urusan agama sesungguhnya sama dan fondasinya itu ada posisi iman, akidah Tauhid, ini yang mestinya disiapkan dulu Tapi kenyataannya Ketika kita melihat Bagaimana Para perancang Orang-orang yang mereka mendesain Ingin membangun masyarakat Kemudian mereka tidak perhatian dengan akidah tauhid sama sekali Ya lihat antum lihat di lapangan dakwah Berapa banyak para guru Berapa banyak para ustad Berapa banyak para da'i Yang mereka ingin membangun masyarakat Tanpa memperhatikan penanaman iman Penanaman akidah Mereka ingin langsung instan melihat bangunan yang kelihatan megah Yang kelihatan mata Amal-amal mereka Tanpa memperhatikan bagaimana membangun dulu fondasi yang harusnya ditanam di dalam hati mereka. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang rapuh. Yang bisa dibeli. Yang tidak akan militan di atas ujian iman. Karena mereka tidak mempersiapkan fondasi yang mestinya dia. Yang disiapkan sebelum membangun bangunan-bangunan yang tinggi maka bangunan tanpa asas ini fala yalbizu bunyanuhu ayas qut maka pasti bangunan itu akan runtuh akan runtuh runtuhnya bangunan artinya runtuhnya agama dia imannya gampang dibeli gampang dibeli dengan rupiah dengan jabatan dengan harta sehingga Seringnya justru malah agama itu sekedar jadi batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Agama akhirnya hanya sekedar menjadi batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Begitu sangat gampang ditawar. Bahkan tawaran yang rendah pun akan dia ambil. Bedakan dengan ibnu Udafah dan yang semisal dengan beliau. Beliau mengikirkan ayat Allah SWT. Apa man asas ala takwa minallah warahmatanin, Hayron, apa man asas ala syafa harin, fan fi nari jahannam. Apakah orang yang mereka membangun bangunan di atas asas takwa Allah dan mencari keridhaan Allah ini asas Takwa yang tertanam di dalam hatinya, takwa itu pengagungan kepada Allah Swt. Kawan, tidak akan ada ketakwaan tanpa tertanam pengagungan kepada Allah Taala. Hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mengagungkan siar agama Allah. Wa mayyuu aldim shaa'ir Allah fa inna min takwal qulub barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka sungguh itu menunjukkan ada yang taqwa di dalam hati dia. Ah, pengagungan terhadap syiar ajaran agama ini, ikhwan, itu akan mengikuti seberapa kadar pengagungannya terhadap Allah Ta'ala. Seberapa besar perhatian orang terhadap syiar agama Allah itu mengikuti apa yang tertanam di dalam hatinya. Berkaitan dengan pengagungannya terhadap Allah Ta'ala. Contoh. Amalan sholat. Umpamanya saja Soal orang mendatangi sholat ini bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar. Pokoknya sudah sholat. Kata orang Jawa. Sing penting wis gugur ke wajib sehingga sholatnya asal-asalan, sholat itu aja, wes sholat rampung, nggak perhatian dengan kualitas. Ada yang naik lagi, mulai menjaga, mereka memperhatikan sholat. Ini yang penting dia sudah sholat tepat waktu, alhamdulillah. Ada naik lagi perhatiannya sholat wajib, tapi dia perhatikan jamaah ke masjid, alhamdulillah. Tapi orang datang ke masjid pun bertingkat-tingkat. Ada yang datangnya itu rekaat terakhir. Ada yang datangnya itu sudah rekaat pertengahan. Ada yang datangnya itu Masya Allah takbiratul ikhram imam enggak pernah terlambat. Ada yang datangnya Masya Allah tidaklah muadzin mendengarkan mengumandangkan adhan. Kecuali dia sudah duduk di masjid. Sa'id bin Musayyib. Wanibillah, Sahid Musayyib, beliau mengatakan kurang lebih 40 tahun, lama enggak? 40 tahun. 40 tahun tidaklah muadzin menguambanangkan adan kecuali aku sudah di masjid. Antum coba jam 4 hari dulu, 4 hari. Tidaklah muadzin menundangkan adhan kecuali aku sudah di masjid Empat hari dicoba dulu. Nanti tinggal ngepingki ping sepuluh. Sepuluh. Eh, ping sepuluh. Ping sepuluh, ping tolong atas, sekitar limo. Empat puluh tahun nih, kawan. Sebagian mereka mengatakan, Selama empat puluh tahun saya tidak pernah melihat punggungnya orang. Di mana kira-kira? Maksudnya bukan Ah, huh? selalu di saf yang terdepan. Enggak lihat punggungnya orang, jadi punggung yang imam. Pastinya punggungnya orang, iya orang-orang yang jamaah Ah, ini semuanya itu mengikuti apa yang tertanam di dalam hatinya orang. Di dalam hati kita. Maka apabila ingin membangun hebatnya amalan, tingginya amalan, yang pertama kali perhatikan mesti adalah apa yang tertanam dalam hati dia? Apakah orang yang mereka membangun bangunan di atas asas takwul Allah mencari ridhonya Ta Allah Taala itukah yang lebih baik? Amman assa sabunyanahu ala shafa jurufin harin ataukah yang lebih baik itu orang yang membangun bangunan di pinggir jurang kemudian bangunan itu vanharobi finari janam bangunan itu langsung ambruk kemudian runtuh bersama dia ke lembah curang jahannam. ayat ini ikhwan berbicara tentang amal yang sama tapi asas berangkat dari asas yang berbeda membangun masjid yang satu masjid kubah masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di atas asas takwa. Dan revan dan mencari keriduan Allah Taala di atas asas takwa dan mencari keriduan Allah Taala itulah asas ahlul Tauhid yang satu lagi masjid dior masjid dior masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik munafikin yang tujuannya untuk mengintai kaum muslimin, menjadi markas mereka dan para musuh untuk memecah belah muslimin. Maka yang satu masjid ini mengantarkan ke jannah. Yang satu masjid ini akan longsor ke lembah jahanam. Apa yang menentukan ikhwan? Sama-sama bangunannya masjid. Apa yang menentukan? Apa yang ada di sini? Yang satu itu asasnya Tauhid, takwa minallah Yang satu asasnya kekufuran Ini bangun bangunnya Kayak di pinggir jurang Langsung longsor ke lembah janam Ini naik ke jannah Jannah tunain Ini dulu yang saya minta Semoga manfaat Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh besok pagi jam 8.45 ada kajian di Masjid UNY IKIP IKIP ya UNY IKIP Samilona